Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang Ilmu dan Amal Ilmu dan akhlak. <tuh> Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bagi yang sudah subscribe dan setia menonton channel saya ini yuk ngopi dulu ngopi dulu ngobrol perihal islam nah, kita santai saja ya enggak usah terburu-buru dan enggak usah ngotot pasti kalian sedikit gagal fokus ini dengan batu-batu saya ini biarlah penampilan bagi saya tidak penting Yang penting isi di dalamnya Harga sebuah botol Tergantung isinya Karena akhirnya ini banyak orang Yang jadi pengemis Tapi berpakaian raja. Wow berpakaian keren Berpakaian kayak seorang orang Orang paling soleh di dunia Tapi ujung-ujungnya Ngemis Ujung-ujungnya Minta dibayar dawahnya kalau dulu kan Nabi Muhammad itu dakwah, berusaha, dia usaha dagang, usahanya itu habis dipakai dakwah. Kalau sekarang dakwah dipakai usaha. Nah, kembali ke fokus tema bahwa ilmu dan akhlak mana yang lebih utama? Itu yang ditanyakan dulu oleh Abu Bakar kepada Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad lebih utama akhlak dibandingkan ilmu karena orang yang berakhlak sudah pasti berilmu tapi orang yang berilmu belum tentu berakhlak baik dan karena apa karena kalau dikatakan ilmu pintar dan cerdas iblis dan jin pun pintar dan cerdas tapi kalau akhlak belum tentu iblis memiliki akhlak yang baik. Alat juga ada dua, alat jelek dan akhlak baik. Nah ini artinya apa? Iblis itu juga berilmu. Contohnya apa? Iblis itu terbuat dari api. Lepas malam, malam hari gelap pakai api unggun, pakai lilin, ya, pakai obor. Obor kan juga mengeluarkan cahaya. Api juga bisa berfungsi sebagai cahaya. Artinya iblis juga berilmu. Iblis juga berilmu. Nah, apa itu iblis? Nafsu sama pikiran. Pikiran ini jin. Iblis itu nafsu. Nafsu ingin selalu merasa dirinya paling benar. Nafsu ingin merasa dirinya paling hebat. Dan selalu menjudge, selalu mengadili orang lain salah dan benar. Padahal kita bukan Tuhan. Kita adalah manusia Jadi jangan posisikan diri kita sebagai Tuhan Yang selalu menjudge salah dan benar orang lain Ya, Nah orang yang sebaliknya Orang yang berahlak baik Sudah pasti dia didasari oleh ilmu-ilmu yang baik dan benar Contohnya Seperti tentang din Ketika dinnya itu diartikan sebagai jiwa dan islamnya itu adalah berserah diri Dinu islam artinya jiwa yang berserah diri Maka ketika dia menemukan ayat Inna dina indaullah il islam Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri Maka ahlaknya akan baik dan benar Tapi ketika dinnya diartikan agama Dan islamnya diartikan selamat Artinya sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam Munculnya apa? Ego Munculnya apa? Nafsu Munculnya apa? Iblis Merasa dirinya paling benar Merasa agamanya yang paling benar Artinya Tuhan dimonopoli oleh kelompoknya saja Tuhan dimonopoli oleh agamanya saja Padahal Tuhan itu milik siapa saja, mau kamu nyebut Om, Tuhan, Allah, Ar-Rahman, ar Rohim, ar ada seribu macam sebutan untuk Tuhan. Tapi apakah Tuhan itu sendiri punya sebutan? Tidak, itu hanya sebutan manusia. Semua itu hanya sebutan kita, dalam mengenalinya, dalam memahaminya, dalam mengetahuinya tahu. Allah, Ar-Rahman, ar itu Tuhan tahu, tapi kan tidak menyerah ke rasa, tidak menjadi ahlak, sedangkan ahlak adanya dirasa akhlak adanya di rasa bukan di akal kalau akal cuma tahu banyak orang yang tahu tapi belum tentu kenal kayak gini saya ngobrol sama misalnya saya tahu oh, tahu nggak Muhammad Ali petinju itu yang asalnya klasius Clay Oh tahu saya suka nonton di TV suka nonton di TV tapi kenal sama dia belum tentu kita kenal sama lesbikal kita kenal sama apa Muhammad Ali, atau kelas Yusklay, tapi kita tahu kan Muhammad, uh, apa, Muhammad Ali Tapi Muhammad Ali belum tentu kenal sama kita, dan kita belum tentu kenal sama Muhammad Ali Kayak misalnya Joko Widodo, atau Prabowo, kita tahu kan Joko Widodo dan Prabowo Tapi kita kenal gak sama mereka? Mereka belum tentu kenal sama kita, kita juga gak kenal sama mereka kan? Cuman tahu, tapi belum tentu kenal nah kenal dekat nah dalam hal ini berarti banyak orang yang tahu Allah tapi belum tentu dia kenal dekat dengan Allah makanya awal makrifatullah mengenal dina itu dengan mengenal diri mengenal dina itu awal awal mengenal dina harus dengan makrifat mengenal Allah dan untuk mengenal Allah adalah menaruh panasahu takut arah parabahuk kenalilah diri kita orang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya jadi kok gimana caranya kenali diri, berguru ke siapa, bergurulah kepada rasa. Dengan cara apa berserah diri pada Allah? Tapi berserah diri juga ada tekniknya, nggak asal. Karena di dalam diri kita ternyata ada dua hatir, hatir ilham dan hatir waswas. Kalau hatir itu memberi getaran, menggerakkan tubuh, mengucapkan lidah, sehingga menimbulkan rasa perasaan yang sangat dalam dan Getarannya sangat halus Juga getarannya sangat menenangkan Dan menenangkan jiwa Dan mencerdaskan akal Tapi kalau hati luas Datangnya dari ajaran Dari pemahaman Dari luar Menggetarkan tubuh Tapi getarannya emosi Uh, oh, saya yang paling benar Itu salah Kamu pendapat seperti itu nah, itu hati luas-luas Merasa dirinya paling benar Itu punya ilmu tinggi Tapi dia tidak punya ahlak makanya untuk melihat orang saya melihat sesuatu itu dari akhlaknya dulu jika dia ramah berarti Islam ramah benar ilmunya kalau dia marah-marah berarti dia tidak benar ilmunya artinya ilmunya itu dari api, dari kemarahan seperti agama, itu ilmu dari mana? ilmu dari snook habranya dulu yang orang Belanda yang menghancurkan Islam di Indonesia sehingga terpecah belah. Akhirnya jadilah agak agama. Kenapa ahlaknya jadi buruk? Merasa dirinya paling benar, agamanya yang paling benar. Karena ilmunya. Makanya orang yang berahlak udah pasti berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu punya ahlak yang baik. Ini salah satu contoh kasus. Ada seorang yang ketika saya uh, bikin status di FB. Ternyata anak-anak kita itu nggak usah pintar-pintar lah katanya, karena ternyata orang pintar cenderung korupsi. Saya jawab, maaf bu, kalau seandainya dikatakan orang pintar cenderung korupsi, saya tidak setuju, dan saya tidak itu akan menjadikan kita tidak mau menyekolahkan anak kita supaya anak kita pintar. Untuk pintar itu perlu, karena ini sebagai wadah kayak baskom. Bagaimana Allah akan menurunkan air atau menurunkan kemurahannya sedangkan kita tidak menyediakan wadahnya? Kalau kita cuma nyediain cangkir yang sedikit, kecil, itu pula yang akan kita dapat. Kalau kita nyediain baskom yang gede, maka banyak pula air yang kita dapat. Gitu. Istilahnya ada hujan gitu. Kita cuma nyediain air kecil. Artinya air apa? Wadah itu kan pikiran itu wadah juga. Pikiran itu media juga untuk menuju bersalah dia tetap harus pakai ilmu dulu tapi kata saya ketika ibu berlatakan bahwa kepintaran cenderung melakukan orang melakukan korupsi melakukan ketidakjujuran benar saya ini bukan kepintaran atau kecerdasan tapi justru ahlak moralitas yang menyebabkan itu orang yang cerdas orang yang pintar belum tentu dia memiliki moral yang baik maka ketika dia tidak memiliki moral yang baik berarti kecerdasannya salah berarti kepintarannya yang salah jadi pinternya minterin orang maka dia akan kembali disebut bodoh tetap aja jahil walaupun orang mungkin dia pengakuannya pintar. banyak sekarang ini orang yang berpura-pura pintar. padahal sesungguhnya dia orang bodoh kenapa? ahlaknya tidak baik ahlaknya sering mencelak dia banyak berkorupsi, dia tuh tidak pintar sebetulnya, walaupun sarjana, walaupun dia master, walaupun kumulau, -kum walaupun misalnya dia seorang sekolah yang tinggi Tapi tidak jermina Orang itu melakukan korupsi Ketika dia melakukan korupsi Ketika dia membuat bohong Artinya berarti dia Berilmu yang kurang baik Kembali lagi Ahli bodoh Walaupun mungkin orang menganggapnya dia pintar Jadi bukan kecerdasan yang jadi patokan Seseorang melakukan korupsi Tapi moralitas Tapi ahlak Dan ahlak yang baik Otomatis didukung oleh ilmu yang baik Jadi untuk mengukur seseorang Melihatlah alatnya Ketika Islam alatnya baik, ramah-ramah Berarti ilmunya benar Ketika Islam mengatakan, uh agamaku yang paling benar Salah ilmunya Nyampang ilmunya Karena menimbulkan cahayanya api Cahayanya menimbulkan kemarahan Berarti cahaya dari mana? Itu cahaya dari api Karena api itu panas Orang berbeda sedikit pendapatnya Dianggap salah Berarti cahaya yang dimilikinya dari api, bukan dari cahaya. Karena dari cahaya Allah, khatir ilham, itu menyejukkan dan menenangkan. Tidak mencela tidak menganggap ilmu benar. Jadi bukan kecerdasan yang mencederung melakukan korupsi dan kejahatan. Tapi justru moralitas. Dan moralitas yang tidak baik itu men menunjukkan bahwa ilmunya kurang benar. Makanya saya mengatakan Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar Indonesia ini tidak kekurangan orang cerdas Tapi Indonesia ini kekurangan orang-orang yang jujur Bangsa kita ini kekurangan orang jujur Terus terang Dan kita butuh orang-orang yang jujur Banyak Indonesia ini orang pintar Tapi pada tidak jujur Banyak orang Indonesia ini yang cerdas-cerdas Tapi ambisinya kekuasaan dan harta. Ambisinya cuma uang Dulu Nabi Muhammad usaha dipakai dakwah sekarang itu dakwah dipakai usaha. Makanya saya melihat orang yang berdakwah dipakai usaha, wah ini ahli kita, bukan ulama. Kelama ulama itu adalah ahli ilmu, yang menyampaikan ilmu, dan dia tidak berpikir tentang kekuasaan dan uang. Kalau sudah berpikir kekuasaan dan menguasai, itu sudah ambisi, itu sudah nafsu. Maka ilmu yang disampaikannya pun, dari nafsu, dari api, dari iblis sehingga mencela, sehingga menuduh orang PKI sehingga menuduh orang ini, itu Pada sesungguhnya tuduhan semua itu akan kembali kepada dirinya maka disinilah pentingnya ahlak Nabi Muhammad pernah menjelaskan bahkan disampaikan kepada Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya bahawa ahlak lebih penting daripada ilmu orang yang berilmu belum tentu dia memiliki ahlak yang baik tapi orang yang memiliki akhlak yang baik, udah pasti dia memiliki ilmu yang baik. Nah, kepatokan untuk melihat seseorang itu ahli, bukan ilmu. Nah, hal sepele saja tadi ketika saya bertemu dengan orang terus menyampaikan sesuatu itu, kata dia, oh begini begini. Dari situ saya langsung diam. Karena apa? Orang ketika banyak berbicara menguji ini ini, seolah-olah dirinya pintar. Ada orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Orang yang Dipenuhi dengan api Dan kemarahan Dia menganggap dirinya paling hebat Dia menganggap dirinya paling cerdas. Satu-satunya yang dilakukan oleh orang-orang Yang berilmu tinggi adalah merunduk Seperti padi Bertemu dengan orang yang masih kayak Ilalang, tinggi Maka merunduk Memaklumi Akhirnya kita diam Melawan orang seperti itu dia, Diam itu emas Kenapa? karena tidak akan sambung tidak akan nyambung jadi di situlah kita akan melihat kualitas kualitas seseorang dapat dilihat ketika dia lebih mengutamakan ilmu seolah-olah dirinya cerdas itu masih bodoh tapi ketika dia bertemu dengan seseorang lebih mengutamakan senyum dan tutur siapa yang baik berarti dia orang cerdas karena apa kecerdasan tertinggi itu bukan ilmu tapi kebijaksanaan dan kebijaksanaan adalah ahlak yang baik jadi orang pintar orang cerdas belum tentu hebat yang hebat itu adalah orang bijaksana orang yang bijaksana sudah pasti pintar dan cerdas walaupun tidak sekolah walaupun tidak berpendidikan walaupun tidak pintar dan tidak cerdas tapi orang yang bijaksana sudah pasti dia adalah orang yang cerdas Maka bijaksanalah dalam hidup Maka jadilah orang yang berakhlak baik Dan jujur Itu adalah lebih hebat dari kecerdasan dan kepintaran Karena banyak orang yang Tidak berani untuk jujur dalam abad ini Berani jujur itu hebat Ya Terima kasih Semoga kita bisa membedakan Antara ilmu dan ahlak Maka utamakanlah ahlak dibanding ilmu Karena kalau untuk berilmu iblis pun lebih hebat Semoga bermanfaat Apa yang saya sampaikan kali ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh